to mm -hmm. Yeah. <laughs> Walaupun ayahnya dia tercinta bahwa Mas Mami sudah tidak ada, ternyata anak-anak Mas Rami masih kompak terus, <tuh> selalu saling menjaga. Sukses so, buat semua, anak yang paling besar, kamu dititipin bapakmu adik-adik yang segini banyaknya. Jadi, yaudah. Ya, ya kristin, ya, ya sabar. Karena memang anak-anaknya Almarhum, bujumu masih...